Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah pena yang sebelah sini merapat ke sini. Yang di sini maju lagi. Iya. <tuh> yeah. Ini malam hari ini pembukaan pengajian Jumat malam Sabtu kemarin teman-teman rebus sudah datang jadi banyak yang hari ini capek ya masih apa namanya pegel masih kesel eh, termasuk ustadznya nih saya sudah sudah lama enggak masuk angin ini kemarin sama hari ini kok masuk angin alhamdulillah insyaallah bisa ngajar terus sampai akhir hayat amin insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Bapak Ibu sekalian para pendengar Al Hidayah FM di Anda berada para pemirsa di Anda berada teman-teman yang ada di Hongkong yang ada di Korea yang ada di Thailand yang ada di Amerika yang ada di Cina yang ada di Jerman yang sering menyaksikan tayangan ini yang ada di Jeddah di Mekah di Madinah di Malaysia di Singapura dan di dalam negeri dimanapun anda berada, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda bersama kami di Majlis Arobboh selama ini. Semoga kebersamaan kita ini meskipun hanya lewat dunia maya, semoga oleh Allah Taala kita dipertemukan di dunia nyata di dunia ini dan di akhirat nanti bersama Bapa Gembala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma, Amin. Bapa Ibu sekalian. Mulai Jumat ini Kita akan belajar tentang Sejarah hidup para wali Jadi satu tema yang mungkin Kurang dibahas Kan sudah banyak tema-tema dibahas ya Kita akan belajar sejarah hidup para wali terdahulu Tokoh-tokoh sufi Satu demi satu Sedikit demi sedikit InsyaAllah nanti dengan Mempelajari sejarah hidup beliau-beliau itu Keimanan kita kepada Allah Ta'ala akan semakin kuat Sebagaimana dikatakan Bahwasannya alihkayat Kisah-kisah para awliya wassalihin Jundun min junudillah Merupakan salah satu Benbala tentaranya Allah Yang lewat kisah-kisah itu Allah menjadikan hati Para murid, yaitu orang-orang yang Pengen mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat Orang-orang ya, yang berjalan Menuju Allah, yang pengen dapat Ridhanya Allah, yang pengen dapat surga yang ingin bisa menikmati tahajud, yang ingin bisa menikmati malam hari dengan ibadah, yang ingin bisa zikir terus, itu kalau ingin hatinya kuat, maka dia harus mempelajari sejarah kehidupan para awliyah as-solihin. Karena itulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran oleh Allah Taala diberi sekian banyak kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu dan bukan cuma kisah nabi-nabi, bahkan kisah para wali juga diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu didongengi, dikasih cerita. Nih, Nabi Musa begini, Nabi Isa itu begini sejarahnya. Dulu neneknya Nabi Isa waktu mengandung ibunya Nabi Isa sudah nazar kalau anak saya ini laki Nanti akan saya jadikan Sebagai pelayannya baitul e, baitul Magdis di Palestina Masjidil Aqsa Pelayannya Masjidil Aqsa Kalau laki, laki Eh ternyata lahirnya perempuan Saat itu ibunya e, Sehidatuna Maryam Atau neneknya Nabi Isa Merasa agak gelo ya, Gelo, kecewa Kecewanya apa? Coba lihat Kecewanya orang-orang yang solihah Orang-orang yang solihah itu kecewa punya anak perempuan bukan karena perempuannya kecewa punya anak perempuan karena nanti anak perempuannya tidak bisa tinggal di Masjid Al-Aqsa, tidak bisa tinggal di dalam Masjidil Aqsa sehingga tidak bisa menjadi pelayan Masjidil Aqsa sehingga tidak bisa mengabdi kepada Allah. Itu yang membuat kecewa. Lain dengan orang zaman sekarang, punya anak perempuan kadang rodok glo bukan gara-gara apa namanya? Bukan gara-gara alasan alasan neneknya Nabi sahaja tadi ya, bukan. Tapi alasan-alasan duniawi. Padahal justru anak perempuan itu membawa banyak perokah, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kekecewaan ini oleh Allah dijawab. Walisad zahkaru kaluntha sesungguhnya anak laki-laki yang kamu harapkan Tidak seperti anak perempuan Yang aku berikan Anak perempuan yang aku berikan Ini jauh lebih hebat dari anak laki-laki Yang kamu angan angankan Anak laki-laki yang kamu dambakan, Anak laki-laki yang kamu inginkan Anak perempuan ini kemudian Dikasih nama Maryam Itulah ibunya Nabi Isa Kemudian diceritakan Bagaimana ibunya Nabi Isa ini Diasuh oleh Saidina Zakaria Ya, Nabi Zakaria yang mengasuh Ibunya Nabi Isa AS di asuh Kemudian ibadah di mehrob Di satu tempat khusus untuk ibadah Mehrob ini dijaga Berlapis tujuh Pintu pertama, kedua sampai ketujuh Kenapa? Karena ini seorang wanita Jangan sampai diganggu oleh orang lain Yang mengantarkan makanan langsung Nabi Zakaria Anehnya setiap kali Nabi Zakaria itu Masuk ke tempat sholat Tempat ibadahnya, Sidiatunah Maryam di situ sudah ada makanan, ya, ada makanan yang tidak ada yang ngirim dan makanannya bukan makanan daerah situ. Misal gitu ya, masa di Madinah kok tiba-tiba ada pecel itu, bingung nggak ini, ya, di kamar dikunci, nggak keluar kemana-mana, nggak ke warung, nggak ke toko di Madinah al Munawwaroh, kok tiba-tiba dia makan pe pecel dalam kamar kira-kira jenengan kalau ketemu orang seperti itu bingung atau enggak bingung dulu ya jangan ngomong sekarang ya dulu wongoso ini pecel Ini pecel kan solo madiun ni pecel ni kok sampai di di Madinah yang ngirim siapa yang ngirim siapa nanya Nabi Zakaria kepada Sayyidatuna Maryam dari mana kamu dapatkan semua ini dijawab minallah dari sisi Allah Allah yang yang ngasih diceritakan secara runtut oleh Allah tuh Nabi Zakaria ngasuh Sayyidatuna Sayyidatuna Mariam. Dulunya itu ibunya pengennya lahir anak laki-laki. Tapi dapatnya anak Perempuan Coba lihat cita-citanya ibu zaman dulu Kalau punya anak Pengen dijadikan anaknya mengabdi kepada Allah Total 100% Tidak seperti orang tua zaman sekarang Cita-cita punya anak Pengen biar anaknya jadi direktur Pengen anaknya jadiin senior Pengen anaknya jadi orang kaya Mana yang cita-cita Ya Allah Kalau anak ini lahir nanti akan jadi Hambamu Da'wah 25 jam satu hari Ya ibu ya saya pengen anak saya semua nanti dakwah 25 jam satu hari. Eh, bukan cuma 24 jam, 25 jam satu satu hari. Pengennya begitu. cita cita kan harus yang ba yang baik. Dan pokoknya yang penting enggak enggak sugih enggak apa-apa. Tapi hajatnya keturutan semua. Loh, iya betul kan ya? Enggak sugih itu enggak penting, enggak sugih enggak enggak apa-apa, tapi hajatnya Keturutan, ingin punya mobil dapat. ingin punya rumah dapat. ingin pergi haji Berangkat, ingin umrah Wujud, ya kan Pengen punya apa lagi Udah pokoknya ingin punya apapun, hajat, getur, keturutan Gak suki gak apa-apa Suki kan gak penting kok Enggak, yang penting hajatnya Kobul Hajatnya apapun terwujud Tapi yang nomor satu, hidupnya untuk dakwah itu lihat ibunya Nabi Zak eh ibunya Sayyidatun Maryam, pengin punya anak lahir total diserahkan. Coba hamil 9 bulan itu kira-kira gampang atau penuh dengan perjuangan, Bu? Penuh dengan per perjuangan. Lah banyak ibu-ibu tuh kalau lagi mengandung yang dipikirkan nanti ini jadi insinyur, nanti ini begini. Kamu nanti senangkan ibu ya, jangan sampai kamu susahkan ibu ya. Jangan dipikirkan cuma dirinya sendiri terus gitu ya. Ibumu, bapakmu, ibumu, bapakmu lah. Allahmu kapan? Ya kan? Ibumu, bapakmu, kamu nanti yang nurut sama ibu ya, yang nurut sama bapak lah. Allahnya kapan gitu ya? Ini diajarkan di Al-Quran. Ibunya Sidiatunah Maryam udah pengen, ya Allah, ini yang di perutku sudah aku wakafkan, lillahi taala. Wakaf, Lillahit Taala bayi diwakafkan bu, coba hebat atau enggak hebat ni? Hebat. Kalau kita cerita sama orang zaman sekarang, bilang wedian gendeng kimbok goyong ini. Ini enggak waras sini ya? Ibu yang seperti ini tidak nor normal. Justru di Al Quran dikasih contoh yang seperti ini, seperti itu. Tu sejatuna Maria. Makanya jadi wanita yang luar biasa. Wanita yang luar biasa ini kemudian mengandung, ya, tanpa adanya seorang pria tanpa pernikahan. Ya, tanpa pernikahan mengandung Dia ya, takut, nanti dituduh orang zi, Zina, dituduh orang berbuat yang Gak, gak benar diuji sama Allah Ta'ala Tapi ya, emangnya Gua kepikirin Kalau bahasa sekarang ya, EGP. emangnya gua Pikirin, ya Lalu, Lulu lu, gua, gua, kata orang Jakarta Begitu, jadi ora pas Maksudnya yang gak pas tuh, saya ngomongnya juga salah Lulu lu, gua, gua ini gak pantas tuh ya Awakmu, awakmu, awakku, yo Awakku, karepmu, aku ora urusan-urusanmu Urusanmu, urusanmu, urusanku, uru. Urusanku, bahasa kerennya nafsi-nafsi ya, Urusan saya sendiri Gak mau peduli sama orang Orang lain, ini dilakukan Untuk kebaikan bagus Kalau kita berbuat yang baik, gak usah peduli sama orang Orang mau mencaci, orang mau maki Orang mau hina, orang mau jelek-jelekkan Orang mau mengecilkan Jangan khawatir, karena orang yang buat baik Itu udah besar di sisi Allah Orang yang berbuat baik itu udah mulia di sisi Allah ngapain perlu pengakuan Dari manusia, ngapain perlu Penghormatan dari manusia, ngapain Perlu pujian dari manusia Orang yang masih perlu pujian dari manusia Perlu penghormatan dari manusia Berarti itu orang yang Gak merasa cukup dengan pujian Allah Ta'ala Saya nanya lo bib, terus Tenar boleh gak? Oh saya harus tenar Novel bin Muhammad al-Idrus Harus tenar, harus Terkenal, kenapa? Karena dengan terkenal dakwah ini bisa diterima oleh orang banyak. Jadi terkenallah, tenarlah, bukan untuk dirimu tapi untuk Allah. Orang faten kalau terkenal tapi wajib terkenal. Paham? Gak maksudnya, ya gak butuh sama keter, apa namanya, ketersohoran, tapi harus ter, tersohor. Boleh nanti di-share di, di Facebook ya. Orang faten terkenal tapi wajib terkenal. Ya harus terkenal. Kenapa? Karena syiarnya Allah harus dia, diakungkan, syiarnya Allah harus di, dimunculkan. Zaman sekarang harus begitu. Jangan kemudian, wes aku rata terkenal, rapih aku tak delik, way itu ya. Banyak orang yang delik, tidak terkenal, tapi hati ini pengen terkenal. Uang rusak, ramuan seneng nuri. Ya, wah. Wow, jadi sebetulnya dia tuh pengen terkenal, tapi dia tidak ter terkenal. Lebih baik kita yuk terkenal, tapi orang senang ter terkenal itu orang-orang yang bagus yang seperti seperti itu. Lihat, coba dicontohkan, Sayyidatuna Maryam dihina, dicaci, dimaki, Allah yang bilang tenang, pokoknya kamu hamil saja. Ya kalau enggak kuat iman kan digugurkan. Ya kan kalau enggak kuat iman digu, digugurkan, tapi beliau seorang yang salihah dipertahankan kehamilannya ini. Demi apa? Demi Allah. Harga dirinya dihina, harga dirinya dicaci, harga dirinya difitnah dikatakan dia berbuat yang enggak benar, dikatakan dia zina, dia ya, jelas toh ya, suaminya enggak ada kalau dia mengandung gitu ya. Logika manusia kan mesti ki ngomong melakukan ya enggak enggak benar, tapi sehingga tuna maryam tetap sabar, tabah, jalani itu dengan ikhlas, enggak ada protes, enggak ada keluhan karena yang dipandang cuma Allah. Hasilnya dikasih Nabi Isa. Nabi yang punya kelebihan yang luar biasa. Yang mati hidup langsung tangi kok. Ini yang yang punya mukjizat begini Nabi Rasulullah juga bisa tapi kekhususan Nabi Isa alaihissalam buta, maua. Dengan izin Allah yang buta bisa melihat, bisu, ayo ngomong, bisu ngomong. Coba kita ada orang bisu, ayo ngomong, jari saya Kalau kita kan begitu. Tapi ini Nabi Isa lain, orang bisu, ayo ngomong, langsung ngomong. Lumpuh, ayo melaku, langsung jalan. Ya kalau kita ayo, ayo melaku-melaku tambah dikerongannya. Ya kita dikira menggina dan lain sebagainya. Hasilnya Nabi Isa. Nah ya itu diceritakan semua oleh Allah Taala kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk memperkokoh hatinya Rasulullah Sallam. Oh ini baru skolimet kita kalau belajar aja kan iman tambah mantap tu ya. Banyak pelajaran yang kita pelajari kan kita ini ya yang yang menikah menikah tu loh. Anak ini gua bobo. Punya anak itu buat apa itu harus mengerti Anak itu bukan buat bangga-banggaan Anak itu bukan buat pelipur lara Atau penyenang hati Anak itu bukan buat lucu-lucuan Bukan Anak itu bukan tempat untuk dimarahin Bukan Anak itu untuk mengabi kepada Allah Subhanahu SWT Menambah teman kita Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu SWT Yang buat Nabi Ibrahim AS waktu itu sedih Belum punya anak Gara-gara apa? Siapa yang akan teruskan dakwahku ya Allah? Yang akan harus kendakwaku ini siapa? Kalau aku enggak punya enggak punya anak Yang dipikirkan seperti itu Makanya sekarang harus dirubah cara mikirnya Tujuan punya anak Bukan cari duit Tujuan punya anak ya Bukan biar anaknya jadi Seorang yang kaya raya Tujuan punya anak Biar bisa membantu jalan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hidup gitu enak atau enggak enak? Oh enak Saya kemarin kedatangan tamu Masya Allah Ya, 3 hari yang lalu. Tiga hari yang lalu itu kedatangan tamu pria seorang dai dari mudanya dakwah. Umurnya 75 tahun, sekarang tinggal di Jakarta, dulu pernah pernah tinggal di Solo. Enggak usah saya sebutkan namanya, suatu saat langsung saya datangkan orangnya saja. Ya, enggak usah disebutkan namanya, nanti suatu saat kita datangkan orangnya saja. Umur 75 tahun, anak 8. Bu, anak berapaan bu? Sanggup? Ibu, mau punya anak berapaan? Mau, mau. Para suami mau punya anak berapaan? Moh, suaminya enggak mau. Orang dulu tu begitu, anak berapaan? Kapi, keluarga besar. YOKB itu kan keluarga besar dan berencana. Iya. Bukan keluarga, berencana saja. Besar dan berenca berencana. Berencana, terancana dengan bagus. Delapan anaknya semua dimasukkan pesantren. Keren ini. Karena apa? Tujuan anak ini harus jadi wali Allah. Anak ini harus jadi orang soleh. Anak ini harus jadi abdinya Allah. Gak peduli, dia orang pinter, Dia gak peduli yang namanya orang bilang. Nanti anakmu nyantri, rasa sugi loh. Wah, duit kisihnya ibu Allah kok. Kalau bilang nanti kalau nyantri gak bisa sugih Ini orang imannya perlu diperiksa diperiksakan Berarti dia menganggap yang bisa Buat kaya itu kalau kuliah Padahal wong seng jadi S.I.C. Kinganggur melarat Masa begitu Belum bisa melek ya Belum bisa melek, saya ini alhamdulillah S1 itu belum pernah, langsung S3, S3 itu. Punya S3 langsung Kalau S1 saya gak punya sarjana S1 Tapi langsung saya dapat S3 S3 bisa dah dapet. Tapi alhamdulillah kan ya nyatanya barang-barang kita bisa dikasih Allah karunia yang bang, yang banyak kenikmatan yang yang banyak. Yang penting itu ngabdi sama Allah. Makanya beliau ini punya anak 8-8, cita-citanya bagaimana semua ini bisa jadi hamba Allah yang baik. Dimasukkan pesantren, sholatnya biar bagus, bahasanya bagus, baca Al-Qur'annya biar bagus. Semen Allah selesai nyantri, masuk universitas bisa, daftar ke UI Saudara-saudaranya yang dari kecil nih sekolah internasional, sekolah se macam-macem itu sing pinter-pinter kuwi, daftar UI enggak diterima. Ini yang lulusan pesantren daftar UI masuk. Iya. <laughs> nah, Kenapa? Nah, yang menyebabkan diterima enggak diterima siapa? Emangnya ujian? Bukan. Allah. Ujian ku kurang begitu ngaruh. Iya. Banyak orang ujian garape bener, tapi mesinnya yang meneliti keliru, hasilnya ya nol. sekarang tuh nitih semua mo? mesin. Kan begitu kan? Lalu, kalau Allah mahu kakun bayakun Selesai, diterima Delapan anak ini Masya Allah, salah satu di antaranya Pernah pamit, Bapak Saya mau ke Jepang, minta sangu Cuma diambilkan Yasin Tahlil Al-Quran, ini sangunya Nanti sampai di Jepang, kumpulkan orang-orang Indonesia, ajak tiap malam Jumat, Tadarus, Yasinan Tahlilan, itu sangumu Coba saya mau nanya, Bapak model begini masih ada? Ah, ha? minta sangu sangoni Yasin itu. Minta sangu sangoni tahlil. Tapi anaknya juga genah, enggak ngomong bid'ah, Pak, enggak begitu. Anaknya yang genah. Alhamdulillah di sana telepon sampai sampai Jepangku telepon. Pak, alhamdulillah mau laporan Gimana? Ini sudah terkumpul sekian belas teman-teman di Jepang. Ini malam Jumat tadi baru selesai yasinan ini, Pak. Baru selesai yasinan. Hasilnya anak ini menjadi orang yang luar biasa. SI juga dapat dia. Ya. Bukan cuma S1, S2, S3. Pulang, dapat kedudukan yang, ting yang tinggi. Tiap minggu kumpul, ngajar di rumahnya. Ngajar Al-Quran. Tiap minggu ini kumpul anak-anak. Delapan -anak, tadi, ngajar Al-Quran. Lajep bolan, lulusan pesantren semua kok. Tiap minggu itu punya pesantren di rumahnya. Artinya punya santri-santri di, di rumah. Belajar Al-Quran. Al Kemudian masing-masing anak, ngasih ibunya uang 2 juta. Jadi tiap minggu ibunya dapat uang 16 juta. Makanya ini banyak anak, banyak rezeki. Kalau anaknya, Diajarkan ilmu ah, agama Punya duit mesti didum orang tuanya Banyak anak jadi melarat Kalau anaknya itu enggak mudeng ilmu agama ah. Duit-duit di ke KPD bahkan mas-masan Bapak ibu edit <tuh> nah, nah ini loh Kan luar biasa Tiap malam Jumat anak-anaknya dikumpulkan Walaupun tidak punya rumah, bagus-bagus dikumpulkan maghrib sampai isya diajak baca Al-Quran, shalawatan maulidan sampai isya salat berjamaah selesai itu makan malam tidur jam 3 malam bangun tahajud bareng mantu putu anak sama mertua sama orang tua tadi ya orang tua beserta anak cucunya dan mantunya tahajud bareng jam 3 malam tiap malam Jumat saya bayangke sok ben anakku bojoku apa iso ngono ya ya wi surga ini surga, surga yang seperti ini, seperti ini, itu hebat luar, luar biasa yang begitu. Nah syaratnya, manu toka ruang lanang, oco sok ngeyelan, ya bu ya, j, ya bu ya, ya, ya katanya, pak, ya atau tidak pak? Oh tidak bu katanya. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat tadi ya Akhirnya jadilah Nabi Isa alaihi salam. Di sini kita akan belajar Mulai malam hari ini Sejarah para wali Wali-wali zaman-zaman dulu ter terdahulu Biar kita itu bisa Bisa mendapat barokahnya Karena Tak kenal maka Tak sayang Kalau kita kenal kita sayang Begitu kita sayang kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Lawang sayang wali Cinta wali, tidak mungkin cinta wali tidak dapat berkah, itu tidak, tidak mungkin. Di sini pertama kali dimulai dari huruf alif. Ini ada kitab namanya Tabaqatul Aulia. Tabaqatul Aulia ini kumpulan ringkas sejarah para wali. Dimulai dari huruf alif. Kalau kita kan dari A, wali-wali yang namanya diawali dengan huruf A. Tengah ini wali-wali yang namanya diawali dengan huruf alif. Diawali dengan Uh, hamba Allah yang soleh Yang bernama Ibrahim bin Adham ya, Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Dicatat dulu namanya Siapa tadi? Ibrahim Ibrahim bin siapa? Bin Adham Ibrahim bin Adham Julukannya adalah Abu Ishaq Julukannya Abu Ishaq Lahir Wulidah di Makkah Lahirnya di kota Mekah. Kita bahas lahirnya saja ini sudah cukup buat pelajaran. Wulidabi Mekah watawad bihi ummu alal khulki wassallatiddua Allah ayakuna salihan fas tuji balaha watarokal imarhu makanahih. Ibrahim bin Adam tu nanti besarnya, beliau jadi seorang raja. Ya. Tapi beliau bisa meninggalkan kerajaannya, kemudian berkelana cuma untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Presiden itu ya melengsarkan diri cuma untuk apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak gampang ini ya tidak gampang alasannya karena saya mau ngabdi sama Allah Biar ini dipimpin sama orang lain saja nah sejarahnya beliau lahir di kota Makkah ketika lahir ibunya langsung toaf ya mengelilingi abah kemudian di sekitar Kaabah itu banyak manusia satu-satu didatangi, tolong doakan anak saya ini, tolong doakan anak saya ini, tolong doakan anak saya ini, tolong doakan anak saya ini, tolong doakan anak saya ini. Saya mau nanya, ini ibu genah atau enggak genah ini? Super genah apa? Bukan cuma genah, super Guna lahir di Mekah yang dituju langsung baik Baitullah, tawaf keliling Ka'bah, cari manusia yang ada di situ, prasangka baik kepada semua yang di sana, masing-masing dimintaen doa. Nah, sekarang kalau kita punya anak masih begitu tidak kira-kira? gendong kelilingkan tempatnya para kiai, kelilingkan tempatnya para habaib, kelilingkan tempatnya para ulama, tolong doakan. Meskipun jani-jani yang jani, diparani hurung tentu apik. Seperti saya, kio, jani hurung apik. Diparani diminta doa. Cuma berkat prasangka baiknya orang yang datang. Ya. Prasangka baiknya orang yang datang. Kepada yang didatangi, Allah tidak akan mengecewakan orang yang berprasangka baik. Setiap orang yang berprasangka baik itu akan diberi sesuai prasangkanya. Tidak mungkin rugi. Kita kalau prasangka baik kepada seorang, itu pasti sama Allah dikasih sesuai prasangka kecuali. Kita anak Nabi Nabi, pelajaran Nabi Mashaq. Aku sesuai prasangka hambaku kepada diriku terserah dia mau prasangka apa. Nah ini juga begitu prasangka baik kepada semua yang ada di Mekah. Memang kita kalau masuk Mekah syarat nomor satu harus berprasangka baik kepada seluruh orang yang berada di Mekah. Bahaya kalau sampai prasangka buruk. Syaratnya itu, tak boleh prasangka buruk. Lihat orang modelnya seperti apapun, tak boleh nyacat Memang mencacat orang itu enggak boleh ya. Mau di Mekah maupun di luar Mekah. Tapi kalau di Mekah ini bahaya. Kalau sampai kita berprasangka buruk kepada seorang langsung kita kena imbasnya. Kalau di Mekah seperti itu. Kalau prasangka bu, buruk, jangan sampai berprasangka buruk. Harus terus berprasangka baik. Lah ibu ini prasangka baik. Prasangka baiknya kuat. Buruk tidak? Prasangka baik ada, bukan biasa-biasa saja. Ketemu orang ini wali Allah, ini wali Allah, ini wali Allah masing-masing dimintain doa, tolong doakan ya bukan basa-basi. Mungkin kalau kita sering minta doa, tapi basa-basi daripada nggak ada obrolan, tolong doakan saya ya, tolong doakan saya ya, jangan kayak orang pengin. Yang begini manfaat karena nggak ada keyakinan, manfaatnya kecil. Lain dengan orang yang betul-betul yakin pada orang lain, tolong doakan saya ya, tolong doakan saya ya, karena kita nggak ngerti dari lisan siapa doakan dikabulkan oleh Allah. Siapa tahu, anak kecil Kita anggap iseng-iseng Mas, insyaallah gue sugih mas Amin Tahu-tahu ya. ya, Orang tadi mengaminkan Yakin sama dua anak kecil Amin, kabul Waktunya istijabah doa Kabul, jangan ya langsung sugih Kenapa? Karena kita tidak ngerti Dari lesan siapa doa itu akan di dikabulkan makanya disuruh cari doa terus cari kesana cari kesini minta di sana minta di sini jangan merasa aku seserah butuh dumo ini orang yang nggak butuh doa ini orang yang sombongnya luar biasa alawong kan jenggabi Muhammad SAW yang sumbernya Masdaru doa sumbernya doa beliau itu saja masih minta doa dari orang lain Rasulullah SAW itu kan sumbernya doa yang diminta itu doa yang doa beliau itu sudah kenal jalan ke langit nah, Kalau doa kita kan belum kenal jalan ke langit makanya seorang kebasu tidak tekan-tekan itu doanya Karena belum kenal jalan ke langit Kalau doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah langit apal uh, Doanya Rasulullah langsung pintu langit terbuka Makanya doa yang paling mustajab itu Doa-doa yang ada di Al-Quran Doa-doa yang langsung dari lisan Rasulullah SAW Dan doa-doa para awliya wassalihin. Langit sudah kenal Oh ini doanya Ibrahim bin Ataham At Bukakan pintu, bukakan pintu Oh ini doanya Al Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bukakan pintu, bukakan pintu. Oh ini doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukakan pintu, langitnya sudah kenal. Oh ini doanya Sina Abu Bakar al siddiq Bukakan pintu, langit sudah ke, kenal. Allahumma, doanya novel, urung kenal langit. Iki sapa? Iki novel iki sapa Oh nyebut aja orang masih gonta-ganti, ada yang novel, ada yang novel, ada yang nopal. Macam-macam, ya. langit bingung ini, ini mau dilegalitas pakai pakai apa namanya? sertifikat doanya nama siapa ini sebetulnya ini ya? belum dikenali di langit, tapi kalau kita baca doanya auliya wassolihin, doanya anbiya wal mursalin, langitnya sudah kenal, langitnya sudah hafal, langitnya sudah ngerti, jadi enak, enggak dilihat siapa yang dongoh, dongone sapa iki. Ya, misal contoh, jenengan naik mobil. Platnya ya RI 1. Ya, RI 1. Padahal yang naik jenengan. Kira-kira yang di jalan nanya anda sing, sing numpak Sobo. Kan enggak kan? Itu mobil, mobilnya presiden. Itu mobilnya pak ya? presiden. Saya numpang soporah di sawang. Ya langsung dibuka semua, jalan. oh dibuka. Sopor, lampu abang 12. Sopor sih malin nyombret. Saya harap nyombret ya. jangan mikir kan ya. Jodoh presiden seneng jiru nih. Jangan-jangan nanti presiden yang di di dalam nih urusan negara, urusan negara itu lampu merah boleh dilang langgar. Seperti ambulan, ambulan tuh pasti lampu abang hijau terus. Tak ada lampu merah untuk ambulans, karena diberi wewenang kan untuk menerobos lalu lintas, karena mungkin bawa orang yang sakit ke sakit ke ras. Dan nah, ini juga begitu. Doa ini milik siapa? Ternyata ini doanya Rasulullah SAW. Langitnya terbuka, langitnya terbuka. Makanya jangan nyepi. doanya Kanjeng Nabi SAW. Doanya Rasulullah itu luar, luar biasa. Kita harus berusaha untuk mengumpulkan dan membaca doa Kanjeng Nabi SAW sebanyak mungkin. Alhamdulillah. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu anhu sudah mengumpulkan doa doa pagi dan doa doa sore dalam zikir beliau yang dikenal dengan Wirdul Latif. Jadi kalau kita baca itu berarti, beres banyak sekali doa Rasulullah SAW yang kita baca. Ngapunten, kecepetan tak ni? Ya, ini soalnya sama ngelawan masuk angin. Ya, ngelawan masuk angin Anginnya mau masuk lagi kita keluarkan Cepet-cepetan ya. Saya ngomongnya pelan-pelan nanti anginnya tambah leb, leb, leb, leb, leb, gitu. Ya. Masuknya banyak Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Doa Minta doa dari orang lain Itu penting Karena itulah sebagaimana dicontohkan tadi Ibunya Ibrahim bin Adham Di riwayat yang lain eh, Dikatakan Yang ngelilingkan itu bukan ibunya Tapi bapaknya Lahir di Mekah Terus sama bapaknya digendong, toaf, keliling orang-orang yang di sekitar Ka'bah itu dimintain doa. Ada dua riwayat. Anggap saja dua-duanya betul. Siapa tahu, habis bapaknya gendong, minta doa, terus gantian ibunya yang gendong, keliling, minta doa. Begitu cara menggabungkan dua riwayat yang berbeda. Kalau masih mungkin digabungkan, digabungkan. Jangan ngomong, oh keliru kaya, oh kaya keliru kaya, oh mungkin kaya ngono. Ini bukan ahli ilim. Bukan orang yang ahli ilmu. Kalau orang ahli ilmu itu dimana ada kemungkinan bisa, bisa terjadi kedua-duanya. Maka digabungkan dua pendapat tersebut. Mungkin bapaknya ngelilingkan selesai. Ibunya masih belum puas. Ibunya juga gendong kemudian mengelilingkan. Bisa jadi bapaknya itu ngelilingkan di kalangan kaum pria. Ibunya ngelilingkan di kalangan kaum wanita. Artinya sama-sama mintakan doa. Ini luar biasa. Kemudian az-zuhat wa Allah lah. "Kana adham rajulan salihan fa Ibrahim farafaahu fi khirqah wa ja'ala yattadabau ulaiikal ibad wa Allah lah." Dikatakan bahwasanya Adham bapaknya Ibrahim, kan Ibrahim bin Adham. Adham ketika istrinya melahirkan, maka dia cari kain dulu belum ada gurita ya. Gurita kalau orang bayi lahir tu, grito grito kan, yo ya, grito kan kayak gurita aku ilo ya. Wah, gurita di Jawa kan dari ini grito, gitu ya. Itu kan bahasa yang misalnya gurita di, di Jawa kita grito, gitu ya. Kan bentuknya seperti guri gurita. Nah, nah gurita ini kemudian di, diikatkan. Kalau apa, zaman sekarang, kalau dulu sekali, ya cuma kain aja di lipat li, lipat tarik kain, lipat-lipat kemudian dikelilingkan. Cari orang-orang yang ada di sekitar Kaabah. Dan diakini semua itu awliya. Tolong doakan anak saya ini. Doakan anak saya ini. Orang dulu begitu. Nah fokusnya orang tua dahulu minta doa dari orang lain. Untuk kebaikan anaknya. Yang seperti ini sekarang sudah hampir hilang. Dulu kalau ada anak lahir masih suka dibacakan maulid. Nanti waktu mahalul kiam dikelilingkan, diminta didoakan, kan begitu ya. Akhir-akhir zaman ini, ada yang mau menghilangkan. Dan kadang kita juga menganggap, seolah penting belas. Oh ya kan, ngetek-ngetek ke duit. Mohon maaf, habiskan uang untuk mencarikan doa buat anak, itu masih sedikit. Uang kita habis, demi anak kita dapat doa, itu masih sedikit, sedikit kecil. Kenapa? karena kalau satu doa itu kabul udah selesai. Sertifikat kabul hamba Allah yang soleh, Kira-kira bagaimana? Misalkan kita dengan dengan buat majelis gitu ya. Mengeluarkan biaya 50 juta, misal ya. Masih makan orang sekian puluh ribu, ya. Masih minum orang sekian puluh ribu. Budgetnya banyak kan ini? Habis. Tapi di situ didoakan semoga jadi anak yang soleh, jadi wali Allah. Diamini orang 20 ribu Amin. Misal begitu. Ya, misal seperti seperti itu, ada satu aminnya yang kabul, Diterima sama Allah, anak ini akan jadi wali Waliyallah, 50 juta itu murah atau mahal? Murah Murahnya luar biasa Lain anaknya jadi wali kan sing untung Bapak yang. Coba bapaknya itu preman Anaknya jadi pimpinan orang Beriman, gak mungkin tuh nanti di akhirat Kemudian anaknya diam saja Ben bapak pun yang ngerokok Gak ngerasakin, gak mungkin tuh ya Pasti anaknya juga nyari. Mana ayahku, ya Allah. Aku mau masuk surga, tapi tolong ayahku juga dibawa. Kan engkau sudah berjanji, ya Allah. Orang yang masuk surga itu minta apapun dikasih. Aku cuma ingin kumpul sama orang tuaku ya Allah. Ibuku dan bapakku, ya Allah. Juga kakak dan adikku, ya Allah. Juga teman-teman ku, -teman, ya Allah. Mbak Abra ini. Juga teman-teman ku, -teman, ya Allah. Juga yang bantu aku, ya Allah. Terus. Namanya hamba Allah itu manja. Dan Allah akan memenuhi permintaan tersebut. Semua Allah akan diberi diberikan dalam riwayat kan kalau bayi meninggal bayi meninggal ya masih kecil itu nanti kan diperintahkan masuk surga bayinya nggak mau hmm, ayah surga masuk surga nggak mau kenapa bapak ibuku mana belum pernah ketemu aku pengen gandengan sama orang tuaku masuk surga ya Allah akhirnya Yus cari sana orang tua kamu di situ ambil ajak masuk ke surga ini untungnya kalau punya anak yang sok Soleh, makanya kita Jangan merasa, apa ya Gak butuh doanya orang, itu loh Ini penyakit zaman sekarang yang sangat berbahaya Doanya orang ini luar biasa Imam Ghazali jadi Imam Ghazali Kakaknya Imam Ghazali Jadi kakaknya Imam Ghazali Yang alim luar biasa dan soleh luar biasa Kakak beradik, kakaknya namanya Ahmad Adiknya namanya Muhammad Dua-dua ini jadi orang besar Karena apa? Bapaknya luar biasa Bagaimana ayah Imam Ghazali Dalam dalam perjuangannya untuk untuk cari anak yang soleh, ya yeah. anak soleh itu harus harus diusahakan orang mau ngerti-ngerti jadi anak soleh itu ya, enggak, ya kalau ibunya suka ngerasani orang terus anaknya mau jadi soleh, ya angel, lo kenapa? lo bentino kayak daging haram. orang kalau ngerasani itu kan makan makan daging saudaranya sendiri kan, bayangkan makan dagingnya manusia masih hidup itu kan super super super super harom lah kalau satu hari makannya lima kilo. Atau semua berharap jantungnya anaknya ini bersih suci angel. Makanya mbok-mbok ki meteng hati ati Ibu-ibu ini kalau hamil, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya meteng kalau alus apa, Pak? Hah? Apa, Bu? Bobot nah ya. Ibu-ibu ini kalau bobot ya. Otak angel. Ibu-ibu ya. tuh kalau lagi bobot lisannya harus dijaga jaga alam bobot, ngerasani terus. Ya bayinya kenyang dengan daging, ha? Haram, kok gitu mau jadi orang soleh yang ngel. Susah. Kok oh, kelihatannya yang haram dijauhi, ini dijauhi, tapi ngerasani melaku. Terus, gitu ya. Bu dia yeli, terus. Anaknya mau jadi soleh, ya susah. Kalau ingin anaknya soleh, anaknya soleh, ha? Ininya dijaga. Jaga. Ini dijaga, apalagi ini. Hatinya harus di... Dijaga, enggak boleh benci sama orang, enggak boleh musuhi orang. Ibunya harus mujahadah melawan nafsunya sendiri. Nanti anaknya jadi luar biasa. Bisa bu, bisa kamu. Ibu, kebacut. <laughs> Insyaallah ya bu ya. Insyaallah bisa. Minimal kalau kita dulu gagal, sekarang cucu kita gitu ya. Nak mantu, ojo tiri tiru aku yo. Goro-goro aku Biar kaya ngono Bojomu kaya ngono kue <guluh> Ini salah kiyogi, Mertuamu kisah yang salah Makanya bojomu Jadi ini bujumu, kayangun, kiri, goro -goro mertuamu, oh, anamu, kaya ngono kaya Goro-goro mertuamu Jangan nanti anakmu Kaya bojomu kisah Jangan nanti Wah ini Mantunya baten Ini buku kok polosmen Gitu ya Kok polosmen ya, Ini demi anak kan Demi cucu. Cucu cu Kita harus berjuang Jaga semuanya Ayahnya Imam Ghazali Itu orang miskin Miskin Gak punya apa-apa Ya Tapi Cinta sekali kepada ulama Cinta sekali kepada ulama Akhirnya Setiap kali datang pengajian merinting ini saya ini Ada yang merinting tak nih Baca, Setiap kali datang pengajian Lihat ustadnya, bukan saya loh ya Lihat ulama-nya, angkat tangan Ya Allah Jadikan anakku seperti dia Jangan tunggu kau yang aku loh, medeni kalau doa, jadikan anak saya lebih baik dari Habib Novel. Bagus. Jangan bodoh Habib Novel. Mereka ini saja saja. Yang lebih baik. Kalau dulu-dulu kan memang wali-wali yang luar. Biasa, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Ini belum lahir anaknya. Doanya seperti itu. Anaknya lahir, ya doanya seperti itu. Hasilnya, anaknya ini walaupun masih kecil. Ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Imam Ahmad dan Imam Muhammad. Dua-duanya jadi wali Allah yang luar biasa karena bapaknya cinta ilmu, bapaknya cinta ula, ulama. Makanya ibu-ibu ya. Omongan ini juga berlaku untuk istri saya. Ya, orangnya ada di sini enggak nih? Hadir ya. Ya, berlaku untuk istri saya dan istrinya teman-teman saya. Teman-teman saya istrinya dari sini enggak nih? Dan calon istrinya teman-teman saya. Dan Istrinya pendengar dimanapun anda berada Dan pemirsa di Ahmad Banda Barat Berupa calon-calonnya juga dimanapun berada Kalau suami anda itu Rajin ibadah Suami anda itu rajin cari ilmu Suami anda itu rajin pengajian Seneng Kenapa? Berarti anak anda Bakal waliullah Aje Rasulullah Buju uret pengajian Terus bukan istri saya loh Aku dikoro bujuku ngono ende nah, istri saya enggak begitu ya. Istri saya enggak begitu ya, kadang kala kadang kala. <laughs> enggak enggak gitu. Misal nih ya, kita ini kan suka pengajian ya, suka pengajian. Terus kadang kan setan masuk nih ya. Wong lanang kok uripe pengajian, terus ratu ning pasar, Engkau anak Arab dikae pakan opo gitu. Anake engko dirupi opo, disekolake nganggo opo, urip kok ngaji, terus Al Quran Ini ucapan yang luar biasa jahat. Ya ucapan yang luar biasa jahat. Dikira yang ngasih makan itu kerjaan. Bukan kan yang ngasih makan adalah Allah. Seharusnya kalau lihat suami itu senang cari ilmu. Senang ke pengajian. Suami senang baca Al-Quran. Suami senang pada zikir. Ibu-ibu itu harus mantap yakin. InsyaAllah berkat suamiku ini. Terus dia mau belajar. Allah akan menjadikan anak keturunanku Waliullah semuanya Amin. Amin Bu Sudah didengarkan? Omongan saya tadi sudah didengarkan? Ya. Sudah direkam? <laughs> Ternyata malam ini masuk anginnya Buat saya asyik Gara-gara masuk angin saya semangat Coba kalau gak masuk angin Mungkin kurang semangat seperti ini ya bu ya Ya, alhamdulillah. Jam berapa ini sekarang ini? Uh, ah. 10 kurang. Wah, oh, kok cepat men. <laughs> ya, waktu berlalu begitu co? cepat. Lanjutkan atau sudah cukup? Loh, ini baru satu baris yang dibaca kok. <laughs> satu baris aja keteranganin kalau dawanya seperti seperti ini. Memang kisah auliya salih itu menurunkan rahmat. Jadi kita terbuka, ya kan? Ter terbuka. Al Habib Muhammad bin Husin Al Habsyik. Rebu kemarin kan, uh, Habib Muhammad putranya Habib Husin, Anis cucunya Habib Anis kan sama. Nah kakeknya Buyut nama beliau itu kan Muhammad putranya Habib Husin, Habib Husin putranya Habib Anis, Habib Anis putranya Habib Alwi, Habib Alwi putranya Habib Ali, Habib Ali putranya Habib Muhammad. Nah, Nah Habib Muhammad yang atas itu, ya hidupnya dulu 29 jam dakwah. Wis, jenengan kalau dari bujoni mesti rakuat. Dah mau saya aja kalau seru teman ini nggak mungkin kuat ya. Jadi istrinya nggak mungkin kuat, nggak mungkin kuat. Kenapa? Hidupnya itu nggak pernah di rumah. Jadi judulnya tidak pernah sholat ee, mutim gitu ya. Kalau sholat mesti jamak korsor, jamak korsor gitu mungkin. Lileng terus, Keliling dakwah dileng dakwah terus karena perintah gurunya kamu dakwah di sana eh berangkat suatu hari baru nyampe rumah nyampe rumah ini bukan dari dari Semangi ke Mojo itu bukan lo ya dari misalnya ya dari Jakarta baru nyampe Solo tapi naik kuda bukan naik pesawat baru nyampe Solo gurunya ngomong kamu berangkat ke Mekah sekarang ini belum pulang ke rumah karena kalau pergi Ya, pergi dakwah itu saya yang ditemoni gurunya dulu. Yang ditemoni gurunya, sebelum keluarganya yang ditemoni adalah gurunya. Jangan ngomong iki bojo ora genah. Mosok teka-teka sing diparani kok gurune orang bojone. Lah itu kalau jenengan istrinya. <laughs> ya, ini istri yang enggak genah yang seperti ini, istri yang enggak enggak genah. Loh istri dulu kan salihah salihah wali-wali ya wali, waliyah waliyah orang-orang yang memang hidupnya untuk Allah. Rasulullah, gantinya Rasul adalah gu Guru. Guru ini gantinya kan jenis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali yang ditemui adalah gurunya. Karena guru adalah ayah. Karena guru adalah ayah. Datang ini kepada gurunya. Gurunya ngomong, kamu ke Mekah ya? Walaupun maksud gurunya, ya muliose. Gitu kan? Temui keluargamu. Setelah itu kamu ke, ke Mekah. Ini bapaknya nih, cuman ngomong, sampaikan ibumu ya, saya mau ke Mekah. Langsung bangkit ke Mekah. Dari taatnya kepada gurunya. Dan dari jihadnya untuk dakwah di jalan. Jalan Allah Subhanahu Wa Taala Dan istrinya wanita-wanita super. Wanita-wanita super. Semua mengatakan. Insya Allah anakku jadi wali kabeh. Hasilnya gurunya ngomong. Muhammad bin Hussein. Mengabdikan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Allah akan menjadikan keturunannya. Para ulama dan awliya. Hasilnya. Dua anaknya contoh saja. Habib Ali. Itu merupakan seorang ulama yang luar Biasa, Habib Husin Itu Mufti Mekah Menggantikan ayahnya, diantara muridnya Di Indonesia, dua ini sudah cukup Dua saja ini sudah cukup Haji Hashim Ash'ari Mendirikan Nahdlatul ulama B.H. Khalil Al-Bangkalani Merupakan penasehat guru dan teman G.H. Hashim Ash'ari Ini dua ulama kaliber tingkat nasional Dari dulu sampai sekarang Itu murid daripada anaknya Habib Muhammad bin bin Hussein Al-Habsi. Kenapa bisa begitu? Bapaknya, hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Makanya saya itu, cita-cita saya begitu. Tak kesel-kesel ke -kesel awakku, tak entek-entek ke sok dan putu-putuku anakku, dan jadi wali kabeh. Begitu aja, gitu aja kok. Repot. Dan nanti mau dikasih makan apa? Sehingga emangan gusti Allah duaku. Gampang itu Pak prinsipnya? Iya. Wah istri saya itu siang ketemu saya paling berapa menit. Anak saya apalagi, abuya abuya, dadah semuanya gom tinggalmu kok. Oh ya bener ini, nangis itu ya. Apa saya nggak sedih? Tangis anak. ya sedih ya. Tapi karena tugas ya harus ya, harus jalan. Nah, orang kita mau nyontoh, kita monyon nyontoh kita belum ada berapa persennya, kecil. Dibandingkan orang dulu tuh kita kecilnya luar, luar biasa. Tapi coba lihat kehidupan para ahli awasolehin. Apa ada yang sengsara? Gak ada. Anaknya semua bahagia, anaknya semua jadi orang yang luar luar biasa. Kenapa? Sepanjang perjalanannya selalu minta doa kepada orang lain. Tolong doakan anak saya, Tolong doakan keturunan saya, Tolong doakan anak saya, Tolong doakan keturunan saya. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika minta anak kepada Allah Taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia aku anak. Jangan ya, dekat situ. Ya Allah beri saya anak keturunan Ya Allah, enggak mandak di situ Habli Ya Allah karunilah aku anak Yang masuk dalam kelompok orang yang Soleh Singkat cerita, dapat anak Istri dan anaknya ditinggal Di mana? Di Mekah Dataran rendah, enggak ada kehidupan Enggak ada manusia di sana Enggak ada tempat bernaung, ditinggal di situ Menurut akal Tentunya ya, mati atau enggak mati? Mati Bu, saya mau ngasih contoh tapi jangan jangan tersinggung ya, ya jangan tersinggung ya, janji, <risas> janji gak tersinggung, Insyaallah ya, ini special edisi ini, ya yang malam ini nggak dateng ya rotok glo, kalau nggak dengarkan daya radio, tapi ya bisa nanti upload dari ini kan di upload bisa lihat di YouTube lagi kan. Bisa dicari yang kajian malam hari ini Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? Dua Satu ditinggal di Syria Satu dibawa ke Mekah Yang satu dibawa ke? ke Mekah terus ditinggal begitu saja Coba kalau jenengan jadi Istrinya Nabi Ibrahim yang ditinggal di Mekah Megap-megap atau berontak Coba ini kita Kita kita baca dari dari sisi kewanitaan tidak gampang loh jadi istri Nabi Ibrahim, karena ada madunya. Satu di Syria, satu dibawa ke Mekah ditinggal, terus Nabi Ibrahim balik ke Syria. Nabi Ibrahim balik ke Syria, yang satu ditinggal di Mekah, enggak ada manusia, enggak ada kehidupan, enggak ada rumah, enggak ada tumbuhan, enggak ada air di sangoni bayi yang masih kecil masih merah. Coba kalau yang jadi istri itu adalah wanita zaman sekarang, ngapun ten ye, mungkin bahasanku begini. Dasar suami mau bunuh kita ya. Ayahmu ini mau bunuh ibumu dan dan dirimu mau bersenang-senang dengan ibu dirimu di sana. Ngaten. Ya ngaten kok. Botan-botan. Oh ya ngaten. Terang-terang. Kan Nabi Ibrahim kan terang-terangan. Tinggal begitu ya. Coba kalau wanita zaman sekarang ya. Pasti ngabang, wah ini terangan ni kamu ni pasti kamu Tinggalkan kita di sini biar kita mati di sini senang tawakau yang aku mati. We penso senang-senang karena bucu mu seneng kena tahu. Naudzubillah men, dalik. Enggak begitu istri Nabi Ibrahim. Coba luar biasa. Apa kata katanya, suamiku, kami kau ditinggal di sini kenapa? Bahasa manja. Bawang gandeng bucu nuki sayangin sah poli yang menengway, diem. Kenapa? Jawab salah, orang jawab yo salah. Ya jawab salah, nggak jawab juga sah, salah. Abbot artinya untuk menjawab. Suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini? Diam saja. Nah untung tuh istrinya solihah terpinter. Ya pinternya luar biasa. Suamiku, disuruh Allah ya. Allah yang nyuruh engkau meletakkan kami berdua di sini mantan Nabi Ibrahim enggak jawab. Sambil jalan pergi nguyur gitu. Wah, wow. istrinya jawab, "Pas, silakan kau pergi. Don't worry, jangan khawatir. La tan Pasti kami diurusi oleh Allah. Pergi kamu. Jangan bingung. Anakmu, bojomu mesti diopeni Gusti Allah. Enggak usah takut kamu. Ini istri model begini masih ada atau sudah mati?" Uu, para calon istri dimanapun anda berada, jadikan ini, ini istri yang ideal yang begini. Para pria yang akan menikah, cari istri yang begitu, yang sudah terlanjur, syukuri apa yang ada. Lo ya lagunya kan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, terbacut kan ya. Anak negara yang anugerah, syukurana. Saya tu dengar ceramahnya Ki Anwar Zahid Ya, itu kan lucu beliau tuh kan, lucu ya Anwar saya itu. Saya di mobil tuh suka dengarkan untuk buat, buat hiburan tambah ilmu gitu kan. Saya dengarkan. Nah, beliau kan orangnya alim sebetulnya aleem tapi ya Jawa Timur kan lucu. Uh, saya dengarkan ceramahnya. Yang dua apa oh, bujukin, nyelokin, gadeng kei, ojo bebar, jadi sabaritek mau yang lak mati. <laughs> Wah ntar nona lak mati, yes, joko akhir mesti yuk, sak, kapan ya mati gitu ya. Ini omongan ya jadi yang tapi ya benar gitu ya ibu ya ini berlaku untuk dua duanya ibu kalau punya suami yang jengkelin tidak, sabar saja lama lama kan suaminya juga mah mati para suami kalau punya istri yang jengkelin sabar saja lama lama istrinya juga mah mati jangan emosi jangan terus marah perang kemudian menuju pengadilan. kemudian cerai itu dibenci oleh Allah Robbul Alamin ini omongan jadi nganyelke, tapi benar tapi ber Betul, ini bahasa awam kan ya. Cara ngomong dengan bahasa ah, awam. Nah, sampai di mana tadi? Ini enggak mungkin istri Nabi Ibrahim ngomong seperti istri-istri zaman sekarang ya. Ya. Jawabannya silakan ber, pergi, Allah pasti ngurusi kami. Allah pasti ngurusi kami. Pergilah Nabi Ibrahim, tapi coba lihat. Apakah Nabi Ibrahim kemudian diam saja? Tidak. Udah ngerti gak mungkin bisa nyangoni. Udah ngerti gak mungkin bisa jaga. Udah ngerti gak mungkin bisa nemenin. Kenapa? Karena ada tugas dari Allah. Rabbul Alamin. Kamu harus berdakwah di syam sana. Biarkan istrimu tinggal di sini. Apa yang terjadi? Maka Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Kemudian melihat ke arah istri dan anaknya. Setelah istri dan anaknya tidak mengetahui kalau suaminya memelihat. Oh iya. Mungkin anaknya kadang yang menukui. Orang tuduh-tuduh ke kau bocunie, ya? ya Jadi di Sawang meneng tekak tuh nyawang bocunirangerti. Jadi kau malas tak nong, dungak nong, gitu ya? Tapi senj dijelok di Sawang ki kacang nganyelke. Oh, la ya. nang ratu perhatian, oh la nang ratu ngurusi, oh la nang senyapikir dan sebaliknya, ya bu ya? Ibu, ya, langsung ah. Dan sebaliknya kan begitu. Ini ini hasil mendengarkan ceramahnya Ki Anwar Zahid berhari-hari ini. Ini ini terasa oplos ini ilmu ilmu ilmu oplosannya ya. Dan coba lihat. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilihat tuh istrinya, dilihat anaknya. Setelah lihat anak istrinya angkat tangan. Apa andalannya? Doa. Laki-laki doa, bukan apa-apa. Bukan pintarnya Nabi Ibrahim, bukan tuh kehebatan dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim, bukan doa. Rabbi ini Asgantu Ya Allah Sungguh aku meletakkan sebagian anak keturunanku Di suatu lembah yang tidak ada tertumbuhan Di sana Agar mereka mendirikan sholat Ya Allah jadikan hati manusia Condong mencintai mereka Datangkan rezeki buah-buahan dari segala penjuru Di ayat yang lain Datangkan manusia dari segala ben, penjuru Terus ditinggal Selesai nah, Orang sekarang disangonidung Apa saya mengumum dongodok Enak aku yoi sol, mendoa aku yoi sol. Kalau cuma doa saya juga bisa ke tunggale. Tunggu aku yanto ngake. Ini laulul bilah ini ndak. Doa bener. Khusu doanya ayah kepada anak, doanya suami kepada istri Jangan bilang itu doanya Nabi kepada umatnya. Itu bukan doa Nabi kepada umatnya. Entah ceritone. doa dia Nabi habis. Tak bisa ditiru. Ya, tak bisa jadikan telah seladen ini bukan doa nabi ini doa seorang bapak yang tidak tidak tega meninggalkan anaknya di padang sahara dengan jaminan jaminannya itu apa kematian kalau menurut akal ini pasti mati meninggalkan istrinya yang menurut akal pasti mati tapi imannya kuat yakinnya pada Allah maka angkat tangan ya Allah tolong ya Allah tolong ya Allah kesangoni donga hasilnya ditinggal sebentar, ditinggal sebentar, air habis, bayi nangis, ya kan? Ibunya lari-lari. Allah kasih rezeki, rezekinya ada di bawah kah? kaki. Muncul dengan sendiri air yang abadi sampai hari kiamat, nanti tidak habis bahkan dibawa sampai wono kiri. Luar biasa, atau luar biasa. Kekuatan doa apa? Bapak, nanya suami, kapan terakhir mandak istri dengan pandangan sakno gitu melas sakno bujuku ayo kapan terus angkat tangan, ya Rabbi semoga istriku semoga anakku, kapan wah nate pak nate, kapan rien, pripon, keindang mati lho nautubillah <laughs> ini ngawur doakan sehat, doakan panjang umur, doakan bahagia doakan selah, selamat, jangan pernah tinggalkan doa, Rabbi hab lana min azwajina wa dhurriyatina wajalna lil muttaqina imama itu walaupun langit udah mau runtuh kita selesai salat doa yang dua ini jangan ditinggalkan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagira sama rabbana hab min azwajina wa dhurriyatina wajalna lil muttaqina imama naam Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan sekedar pembuka di Jumat. Setelah sekian lama kita li, libur. Dan sekarang sudah tepat jam 10. Insya Allah nanti Jumat depan kita sambunglah lagi. Nanti kalau saya banyak ngomongnya. Yang Jumat berikutnya banyak yang gelo. Orang ngomong yang ngarap moco ngono. Repot nanti. Ustaznya diprotes lagi. Ya Jadi Ustaz itu memang ya begini. Benar diprotes. Salah diprotes. Kok. Kok adem betul. Pilih mana pengajarnya? Pas banyak orang atau sedikit begini saja? Bingung jawabnya mesti. Kalau pas kebuak ngono ya ora enak ngajine gitu ya. Ana pas sithik gini ketok enak ngajine tapi yang yen akeh ki semaraknya dapat, begitu kan ya? Ya, sesekali segini saja Yang lain kali segitu. Kemarin alhamdulillah ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, yang mendoakan dari rumah, tidak kurang dari dua ribu orang hari Rabu kemarin kumpul di di sini ya di Ar-Rohuloh dan sekitarnya. Parkirnya menurut apa namanya teman-teman mobil itu ya dari banser, dari kepolisian, parkirnya mobil sampai di rumah sakit Islam Samkosati, sampai di perempatan Batu Rono, motornya pinggir kali itu jadi parkir mau. Motor, P3 di mana-mana. Alhamdulillah. Orang nonton bola aja buat geger, buat rame, gitu ya. kemudian orang nonton konser dangdut buat geger, buat rame. Wayangan buat geger, buat rame. Sekali-sekali kalau pengajian itu yang buat rame itu ya pantas. Ya harus begitu. Wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal Orang kalau mengagungkan syiar Allah itu bukti ketahuan hatinya. Jenengan kalau ada pengajian yang rame, yang datang banyak, seneng oh masih lo seneng. Yang penting orang ngaji dulu. Ya, itu ada orang sudah suka gak? Ngaji. Yang suka dulu. Suka dengan seperti itu. Berarti kita suka dengan syiar Allah. Kalau ada kemaksiatan rame, sedih aja. Wow, gumunan. Luar biasa ya. Konsernya yang datang luar biasa. Ini katot untuk doso nih di bengkau ya. Jangan, kita harus ada rasa se sedih. Allah, kenapa ya? Kalau urusan apa, perempuan telanjang meliak liuk kok banyak penggemarnya. Tapi kalau Ustadz Ustad yang ceramah, kok penggemarnya sedikit. Kadang diajak-ajak orang juga pada tidak tidak mau. Kenapa kok seperti itu? Berarti saya punya tugas, ajak-ajak. Saya punya tugas, waro. waro. Nah, mulai Jumat depan jangan lupa, ajak-ajak temannya. Waro-waro. Ya, minimal e, kalau sebelum Ramadan itu berkisar 1500 orang, maka setelah Ramadan ini, setelah hari raya, arozah itu yang hadir tiap Jumatnya minimal minimal gitu ya Jumat biasa naik jadi 2000 kalau legi sama kliwon naik jadi 5000 Amin Amin semangat harus gitu semangat kok semangat 45 terus Saya tuh enggak mau semangat 45 terus semangat 45 ini semangat 2013 bukan 45 Artinya kita harus jadi orang yang bisa harus lebih hebat dari orang yang ter Terdahulu semangatnya begitu Jangan kalah sama semangat 45 Kan semangat merdeka Kita semangat mengisi kemerdekaan Insyaallah demikian Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang dapat saya sampaikan Ini jam 10 lewat 2 menit uh, Saya harap nanti Apa namanya Jumat depan jendengan tetap rawuh Ajak teman-temannya Ini ada sedikit pengumuman Undangan pembacaan Maulid simtuduror hari Selasa Pon Selasa besok ya ini kan hari Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa tanggal 27 Agustus jam setengah delapan malam tempat di Masjid Al Makmur ya Masjid Al Makmur itu letaknya di Laweyan ya di Laweyan masuk gang kalau bingung ya kumpul di sini biar diantar anak-anak nanti berangkatnya ya jam setengah delapan malam Uh, Jamaah solat. Eh maaf, setengah tujuh malam, ya, setengah tujuh. Setengah tujuh atau setengah enam? Setengah enam. Salah ini, maaf. Jam 17.30 ya. Setengah enam itu solat maghrib. Kemudian jam enam selesai solat magh maghrib. Selesai solat maghrib, kemudian baca maulid. InsyaAllah jam setengah sembilan sudah selesai. Wa'idhu hasanah. InsyaAllah saya. Ya, insya saya. Insya Allah saya. Jadi silakan nanti hadir ya. Maghrib di uh, Masjid Baitul Makmur, salat berjamaah di sana. Kemudian hadirilah pengajian akbar dalam rangka halal bihalal bersama Jamuro Surakarta, tausiah oleh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Gus Karim, pengasuh Al-Qurani hari Ahad 1 September, jam setengah delapan, Pakdar Isa, Masjid Miftahul Jannah, mojolapan situ ya. Jadi kita jembatan Mojo itu terus, nanti ada gang yang kedua atau ketiga kalau nggak salah, belok, belok kanan. Lokasi jembatan Mojo ke timur 300 meter, kemudian ke selatan 200 meter. Jam setengah delapan malam, ahad 1 September. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah swt. E, terakhir bagi yang berminat buku secangkir kopi hikmah, ya stok masih banyak. Ya stok masih banyak. Targetnya. Dua minggu harus habis. Ya, dua minggu harus habis. Yang berminat bisa nanti beli di depan. Harga memang saya jual buku sekarang lima puluh ribu rupiah. Untuk apa? Untuk ya ini, menyelesaikan pembangunan. Kemudian untuk memaksimalkan dakwah kita. Halo. Ya bu. Oh ya ambil di mana bu? Magis. Oh ya, ok, ok Terima kasih Ibu hmm. Ya Pengajiannya boleh-boleh bubar Ini mau ada tamu Datang ke sini, tunggu sebentar ke apa ya Ya, Ini Bapak Robi Sumampo Itu yang Beliau Nusa Islam beberapa waktu yang lalu ya? ya Robi Ya Robi itulah pokoknya Pak Robi Beliau masa Islam berapa waktu yang lalu Ini mau rawa kesini. Kemarin sebetulnya Rebu itu mau hadir tapi ada apa jadual yang yang bersamaan mungkin sehingga nggak kesini malam ini mau kesini. Tunggu sebentar boleh? Boleh boleh aja. Jangan tinggal dengarkanlah ya. saya yang ngomong ini. Udah terlanjur ditutup cut gitu kan? Buka lagi kan kat Baleniar atau gitu ya. Karena saya kalau ngomong kan enggak pernah mie. mikir. Kalau suruh ngomong lagi kan berarti harus pakai mikir. Udah bajut enggak apa-apa. Monggo silakan diunjuk. <tuk> ya. <tuk> Alasan ustaz mau minum ya. Teman-teman, kalau susunya masih ada boleh jok Alhamdulillah. Evaluasi rebo kemarin ya majlis rebo kemarin itu saya seneng karena majlisnya Insyaallah barokah buktinya beberapa apa namanya orang tua rawuh tiga orang tua sudah cukup buat saya ada Mbah Umar Syahid itu yang paling tua di antara kita umurnya 105 tahun. Kemudian ada KH Abdul Rozak Sorfawi, kemudian ada apa namanya Bapak Hilal Al-Qathiri ya e, merupakan tokoh di Masjid Al-Hidayah. Dulu beliau imamnya sekarang karena kesehatannya tidak sefit -se dulu, beliau jadi jadi makmum saja. Itu hidupnya dari dulu e, sholat, e, suka pengajian. Ada orang-orang tua tuh kalau di majelis masjid jadi seger. Ada barokahnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan uh, Barang siapa memuliakan orang yang berusia lanjut Bilmakna ya Siapa memuliakan orang yang lanjut Allah akan memberi dia seseorang nanti Yang memuliakan dia dikala dia berusia lanjut Jadi misal kita Sekarang ini muliakan orang tua Nanti kalau kita tua Allah akan menjadikan orang-orang itu muliakan kita Ngurusi kita, ngopeni kita Para ulama mengatakan Itu merupakan pertanda Orang yang suka Memuliakan orang tua Dia akan panjang usia Ya dia akan panjang usia Jadi resep doa umur Silahkan cari orang-orang tua Gandeng terus Ya digandeng terus lah Kalau ada orang tua di rumah kita Enggak kita openi Berarti jenengan cepet Mati Muda ada orang tua kok enggak dimuliakan Nanti yang enggak awet u uh umur. Salatnya itu kita harus uh, apa namanya memuliakan orang tua kita semulia mulianya dan orang-orang tua lain siapapun itu. Insya Allah nanti akan uh, menyebabkan kita dapat doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya tambah satu cerita lagi ya. Nah, Kiai yang berkunjung ke sini tiga hari yang lalu itu beliau cerita. Ada satu teman beliau di Lamongan sana. Orangnya dulu tuh ketika nyantri biasa-biasa saja. Tapi sekarang jadi orang yang paling paling berhasil dari ilmunya, hafalan Qur'annya ya, paling berkah ilmunya. Heran dia, ini orangnya kok pinter ya? Enggak pinter banget, tapi kok barokahnya luar luar biasa. Akhirnya Kiai ini dulu dulu duduk sama bapaknya. Bapaknya cerita begini, kamu mau tahu tidak kenapa kok temanmu itu ilmunya berkah? Ya. Walaupun orangnya biasa tapi kok ilmunya berkah? Bapaknya ini dulu cintanya sama ilmu luar biasa. Bapaknya temanmu ini bukan orang yang alim. Bukan orang yang berilmu. Tapi cintanya sama ilmu sama ulama luar biasa. Suatu hari ada seorang kiai naik motor. Mau ngajar di sebuah pesantren di babat. Ya di babat sama Naik motor, bensinnya habis Motor itu bensinnya Habis, dulu kan Belum banyak pom bensin Ya, orang kan banyak jual bensin Eceran tuh ya, nah bensin Eceran yang terdekat itu jaraknya 16 kilo dari lokasi macetnya motor itu. 16 kilo Nah bapaknya temanmu ini mengatakan Pada Kiai, Tenggos, Kedap Temeri Kinji Karena cintanya sama ulama sama kiyanya sedang nunggu di situ, kemudian bapak tadi ambil jerigen lari 16 kilo, nyarikan bensin PP, jadi 32 kilo, kemudian diserahkan kiyanya tadi. Goro-goro ki ilmu ni anak e berkah. Enak atau enggak enak ni? Enak. Dan jeringan, pengen punya anak yang borokah atau enggak pengen? Pengen. Kalau oh, saya Paul, oh, penginnya itu ya, pengen punya anak yang borok para anak yang berilmu anak yang manfaat. Semakin manfaat hidup kita, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baca tulisan seorang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu itu ngomong begini, jadikan hidup bermanfaat. Ya, jadikan hidup bermanfaat. Kalau kita pikir-pikir ya, hidup kita nih buat orang lain manfaatnya seberapa besar toh? Uang kita Buat orang lain manfaatnya seberapa besar Tenaga kita buat orang lain manfaatnya Seberapa besar Coba dilihat apa yang kita miliki Manfaatnya buat orang lain seberapa besar Semakin besar yang kita miliki Manfaatnya untuk orang lain Semakin besar kedudukan kita di sisi Allah SWT Sebetulnya bisa tidak kita berbuat seperti itu Bisa atau oh, Contoh Ya contoh Punya motor Punya motor ini kita pakai sendiri Atau kita gunakan untuk Mengantarkan orang lain yang gak punya motor Kalau punya motor kita pakai sendiri Berarti manfaatnya untuk kita sendiri Tapi kalau punya motor bisa kita pakai Untuk mengantarkan orang lain yang gak punya motor Gonceng orang seperti itu Manfaatnya luar biasa Contoh sederhana Kita berangkat ke masjid Naik motor Di tengah jalan ketemu tonggo jalan kaki Biasanya cuma Assalamualaikum Ngeeng betul betul banyak ada yang begitu jadi ketemu cuman assalamualaikum waalaikumsalam nggak padahal sama-sama akan lewat jalan ter tersebut pernah ada kita orang yang belum kita kenal sama-sama kopiahan sama-sama mau ke masjid nggak kenal ini ya assalamualaikum waalaikumsalam mau ke masjid mas ya yuk naik mas saya juga mau ke masjid pernah enggak seperti itu ayo dijajal Besok cari mangsa, ya kan? Ini luar biasa. Pernah nggak kita naik motor, ya, ketemu Tonggo, arahnya sama, arahnya itu sama. Kemudian kita boncengkan, Mas mau kesana, yuk, bareng sama saya. Tapi Tonggo kita nggak pak, bawa, bawa helm. Berarti nggak kita boncengkan dengan resiko ditilang polisi. hitung hitungan yang ntar ke DAE eh, atau oh, tilang polisi rugi ya wa aku. Kita mesti hitungnya begitu, enggak ngitung. Kalau saya mengantarkan dia, pahalanya satu putaran roda, ingin dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Kalau nanti ketilang polisi, polisi mau saya kasih tahu, Pak, ini ketemu di jalan, teman saya mau saya tolong, ya, biar jalan kakinya itu enggak capek, saya boncengkan, belum sempat bawa ya. Eh. Tolong, kalau Bapak ikhlas enggak nilang saya, ganjaran bagi berdua, Pak. Ya, kalau polisinya beriman gitu kan nanti akan memak, memaklumi karena peraturan undang-undang itu juga tidak saklek begitu sak, saja kan akan memak, memaklumi pasti diberikan peringatan lain kali jangan diulangi. Tapi kalau imannya itu belum 100% gitu kan. Ya, ya entah alah apa yang terjadi wallahu aalam. Kata polisi yang pinter jawabannya, "Oke, Pak. Ganjaran dibagi di akhirat kita berdua, tapi tilang kita tanggung bersama." Eh oh, ini ini luar biasa ini bingung iki sing arep ditilang ya. Yang mau ditilang bingung kalau seperti itu. Eh ini loh. Manfaat dari apa namanya motor kita dipakai untuk orang banyak, mobil kita dipakai untuk orang banyak, rumah kita dipakai untuk orang banyak. nah kita punya rumah besar. Kalau cuma dibuat tinggal orang lima terus untungnya seberapa? Saya enggak ngomong jelek loh ya. Punya rumah besar tapi ditinggali orang lima, tidak pernah dibuat pengajian, tidak pernah buat tadarusan, tidak pernah dibuat kumpul sama-sama keluarga, tidak pernah dibuat kumpul sama tonggo untuk cari ilmu. Kan rugi. Saya tidak ngomong jelek, tapi rugi kan. Mestinya kalau dibuat kumpul sama tonggo ni bareng, kemudian baca Al-Quran, kan ganjarannya luar, luar biasa lah. Hidup itu bagaimana memaksimalkan manfaat kita untuk orang lain ya memaksimalkan manfaat kita untuk orang lain. Semakin kita bermanfaat untuk orang lain, kalau kita niatnya lillahitaala, pasti diri kita akan diurus Allah, keluarga kita diurus oleh Allah. Ini kok pada dia semua kenapa ini? Usha overload. Kelebihan muatan. Bu. Semua atau enggak semua. Lah itu kipasnya enggak dihidupkan kok, Bu. Ibu pokoknya kalau saya kasih peraturan di sini, Bu. Kalau di situ kesemuaan itu yang warnanya merah putih itu tinggal diputer, itu nyalakan kipas angin. Anggap rumah sendiri. Kadang teman-teman sok lupa kipasnya enggak dinyalakan kan begitu ya. Nah, kalau Bapak-bapak, kalau kesemuan silakan dinikmati karena belum saya pasang kipas di sini. Ya, ini kipasnya langsung dari sana. Ada tuh kipas yang besar itu ya. Kipas yang besar itu satu cukup untuk satu ruangan uh, untuk sirkulasi, sirkulasi udara. Nah, kemudian Bu Kedingin enggak duduk di, di lantai ini? Dingin ya? Ini hanya hanya Jumat ini. Jumat depan insya Allah semua di atas karpet. Ya, Semua di atas kar, karpet. Ibu di atas karpet. Bapak di atas kar, karpet. Nyaman pokoknya. Jumat depan insya Allah. Kemarin dulu saya tuh rojok gak enak hati. Ternyata ada pengajian sore itu ibu-ibu yang sanguti ker. Gak sanguti, tiker. Karena saya rebusuri gak saya gelari apa namanya... Karpet. Tanya alasan nutiker kenapa? Kedinginan. ya, <laughs> ini karena apa namanya granit apa? Granit ya. Jadi dia kalau kena angin itu kan nyimpan hawa dingin. Ya ketika duduk tuh kedinginan masuk angin. Jadi dari rumah tuh sangutiker. Eh ya, duduknya di atas tiker. Makanya, insya Allah mulai Jum'at depan, kalau ibu ibu rebo depan ya, insya Allah semua yang ngaji saya gelari karpet coklat kalau yang bawah yang atas sudah karpet Hi, hijau yang di luar pakai tikar ya tikar plastik itu Insya Allah demikian ada usulan enggak buat pengajiannya ini kok diam semua apa Bu usulannya apa kurang lama ada usulan apalagi usulannya enggak ada Dikasih tanya jawab, boleh nanti Insya Allah jumpa depan. Mulai saya kasih tanya jawab. Cakap, silakanlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Semoga. Ini cuma usul beb. Kalau kan belum pasti. Semua orang di sini kan bisa datang hari Jumat kan belum pasti. Memang di Youtube ada Di Youtube ada Tapi kalau di Youtube itu kadang buffering Kalau mau download juga lama banget Ini kalau di upload Di upload di Apa? Web sendiri Dikasih alamat sendiri Nanti jadi mp3 saja Udah oh, Dan pun di web Ya yeah, jadi untuk setiap kajian saya ceramah saya itu kita upload dalam dua versi, versi video dan versi MP3. Untuk versi videonya kita upload di YouTube dan yang di YouTube pun itu bisa dit langsung disaksikan di website-nya Raudhah ya. Website-nya Roldoh, www .ar Raudhah www.ar-raudhah.info. Nah, di situ kita bisa lihat dan download videonya. Kemudian Versi yang kedua kita upload juga, ini bahasanya anak muda bu, upload ini ya. Kita unggah ke dunia maya versi MP3-nya. Ya, versi MP3-nya itu dari tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, sudah ada rinciannya. Jadi kajian hari Jumat, bulan Januari sudah ada. Ya. Judulnya bahkan ada, tinggal di download versi MP3-nya. Nanti bisa dilihat di website Ar-Rolloh www.arrodo.info. Saya sendiri juga kaget kadang dengarkan ceramah saya yang lama itu cari di internet ada teman-teman tuh yang mengumpulkan ceramah saya berapa tahun silam tuh ya di upload di internet. Saya dengarkan aku ya udah gugup. Aku kok bisa ngomong kayak ngonoki piyibian deh. Heran saya kok saya bisa ceramah gitu gitu ya. Kapan saya ngomong gitu ya? Jadi kadang suka sudah lupa uh, lupa maksudnya ngomongnya itu di mana kemudian kapan tuh lupa ya. Kemudian pengin ngulangi lagi ngomong yang seperti itu, jadi dengarkan ceramahnya sendiri itu juga jadi nasihat untuk diri son, sendiri. Sudah, sudah ada. Insya Allah Jumat depan mulai kita buka lain tanya jawabnya ya, pakai tanya jawab. Termasuk nanti untuk yang di luar negeri, yang luar negeri boleh juga ikut tanya jawabnya Yang Luar negeri nanti pakai WhatsApp, ya. Pakarnya ada di sini kok. Nah ini yang pakai kopiannya, nah ini yang ganteng nih, nah ini orang ini, ini ini, ini beliau pakar itu dokter tapi itu begitu begitu dokter loh ya, begitu begitu bukan jelek bukan loh ya, maksudnya tampang tidak kelihatan tampang dokter tapi beliau dokter, tapi suka nyamar, senyumnya mana? Nah so, ini yang bantu buat website Alrothoh dan website yang lain teman-teman saya ya e, dari Aswaja IT Developer, e, nanti Insya Allah kita akan siapkan lain untuk yang nanya dari luar negeri mungkin pakai WhatsApp lebih enak daripada pakai SMS ya pakai WhatsApp, di tinggal kita kasih nomornya. Kemudian yang di sini bisa nanya langsung nanti ibu saya kasih make sendiri, bapak kasih make sendiri, Insya Allah demikian. Kemudian selain tanya jawab saya minta tolong teman-temannya di yang mau daftar untuk ikut ini loh apa namanya kursus pesolatan segera didaftarkan yang nggak bisa SMS langsung saja mencatatkan dirinya kepada Mas Abdul Wahid ya silahkan masuk ya, mencatatkan dirinya kepada Mas Abdul Wahid yang tidak bisa SMS kalau yang mau SMS bisa SMS kalian ya. itu Buseh Awal Afia beserta periparannya Purita uh, Hilmi ya Purita ini adalah istri dari Bapak Hilmi ketua RTNU yang di Solo ya. Solo. Njih. Uh Tadi sudah ngumpul sampai di Pak Roki apa-apa. Njih. boleh, terserah kapan nanti. Soalnya kita lihat di Mapus ya. nanti gini aja, beliau pengin pengin ngobrol-ngobrol sama njenengan. Enaknya kapan Akan saya umumkan lewat SMS Jadi yang pengen tahu pengumumannya Saya tuh butuh data tuh kadang Kalau ada pengajian jadaan dulu Kadang begini Misal ya, saya kedatangan tamu Misal ya, dari Lebanon, ulama Terus pengen ceramah Jangan mau dengarkan gak? Mau, misal gitu kan Karena gak mungkin tamunya suruh datang hari Jumat Kadang kan gak bisa kan Ngepaskan jadwalnya hari Jumat Kalau saya udah punya daftar orang-orang yang harus saya SMS sih itu nanti saya bisa bisa apa namanya, saya bisa kirim kirim pengumuman, SMS, broadcast gitu, silakan hadiri pengajian dadaan gitu, <laughs> pengajian dadaan di Masjid Al-Rohbah jam sekian, ya pengajian dadaan gitu ya, di Masjid Al-Rohbah jam sekian, karena ada tamu fulan. Misal Ustaz Yusuf Mansur tiba-tiba mau mampir gitu, kayak sehari Jumat, sayang kalau ketemu cuma saya kan mana-mano. Lebih baik kan diajak Orang banyak sekalian ya e, Mau siang, mau sore, mau malam kan Saya bisa ngumumkan, perlunya gitu Makanya tolong nanti e, Yang merasa belum Mencatatkan nomor handphonenya Silahkan mencatatkan nomor handphonenya Ke nomor berapa Mas Seto? Mas Seto yang ada di atas sana Silahkan jenengan turun ke sini Turun ke sini Come here <laughs> e, Itu Mas Seto itu Orangnya kecil, tapi kecil-kecil cabe rawit. Ini yang memperkenalkan banyak majelis ke dunia bersama teman-temannya ya. Jangan malu-malu. Oh biasanya malu-maluin kok. Ya yeah. silakan, kumumkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa jamaah sudah mendaftarkan diri. Yang kemarin hari Rabu dapat kertas berwarna biru, hijau, atau kuning. Nah itu untuk mendaftarkan saya ulangi bisa di, langsung dibuka SMS-nya. Ketik AR, kemudian tanda pagar, nama, besar kecilnya enggak masalah, enggak harus, harus besar semua. A -R. A -R AR AR itu singkatan dari Ar-Raudhah AR tanda pagar nama tanda pagar kota. Heeh, hm, kotanya misalnya dari Solo atau dari atau kabupaten dari Sukoharjo, dari Wonogiri, Tengglu dan kawan-kawannya. Kemudian dikirim ke sudah semua? Ibu-ibu Nanti ntar uh, kita kemarin masih ada Beberapa contohnya lagi Ntar bisa kita bagikan Kalau misalkan ntar biar mudah diingat Dikirim ke 08 77 08 08 08 08 08 08 Kemudian 00. Saya ulangi 0877 0877 3. Ah, 7-nya 2 kali. 0877 3. Pakai 2 sama 3 sama. Aha. 0877 08773 66 999 00 atau 0877 266 999 77 sama itu. 00 juga sama. Heeh. Anda -ha. itu lebih baik yang menggunakan kartu XL terutama yang edisi chai jawab karena dengan menggunakan kartu XL chai jawab itu eh, udah dikirim, dikirim aja dulu enggak apa-apa. Nah, untungnya pakai kartu XL chai jawab itu sekarang bisa nelpon antar sesama XL Kiai Jawab gratis 24 jam. Hanya dengan mengisi 25 ribu. Dan 25 ribunya itu gak berkurang. Itu perdananya insyaallah masih ada. Itu di tempat penjualan buku. Itu untungnya juga selain bisa nelpon gratis antar sama XL. Nah kan kontak person di ROT ini kan Mas Wahid. Mas Wahid kan beliau juga pakai kartu yang itu. Itu enaknya bisa kontak-kontakan gratis juga. Jadi misalkan kalau mungkin lagi ngundang beliau Habib kan kontaknya sama Suhaid. Iya kan? Itu bisa langsung telepon gratis ke Mas Suhaid Ke nomor Excel-nya ke job Mas Suhaid gitu. Itu salah satu keuntungannya. Oh, ini. Sebentar. Ini idealisnya anak muda, cakep bagus. Nah, kalau saya orang tua modelnya lain. Ya, bagi yang kesulitan yang begitu AR pagar bla bla bla bla mumet. Misal ya, ini cakep bagus. Misal ada yang kesulitan, saya kasih solusi yang paling gampang. Para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, pemirsa ar TV dimanapun Anda berada, catat nomor sakti yang satu ini. Catat nomor sakti yang satu ini. 081 9 0 4, 6 4, 5 huh? 0, 8, 1 0, 8, 1 9, ya. 0, 4, 5, 4, 6 0, 8, 1 9, 0, 4, 5 4, 6 3 6, 3 Nomornya Mas Seto 0, 8, 1 9 04546 ya 363 saya ulangi ya 081904546363 saya ulangi lagi 081904546363 terakhir 081904546363 udah catat semua nomornya ya kirim sms bilang saja begini saya misal ya saya novel debutan semanggi solo 38 tahun tolong umurnya sekalian ya send biar info-nya beliau penuh blue <laughs> ya, para pendengar IDFM, di mana pun anda berada saat ini juga kirim SMS ke nomornya Mas Seto tadi ya, yang pakai pager-pager tadi kalau pusing, gak usah ya, nanti Mas Seto akan mendata ulang, ya, mendata ulang jangan khawatir, beliau punya seribu banyak seribu cara untuk mengakali data-mendata tadi, cukup jelas Bu nah, di samping itu kalau mau nanya-nanya tentang pengajian Arawo Ya, SMS aja ke nomor yang tadi. Ya, SMS ke nomor yang tadi nanya Habib Novel ada di mana? Tanya sama beliau. Ya, paling jawabannya ora weruh. <laughs> ya, kan? 081904546363. Kirim SMS ke situ, pokoknya kirimkan namanya siapa alamatnya kurang lebih jangan cthoh jalan ini nomor sekian RT sekian RW mumet nanti gitu ya. Gampang saja. Joko P dan misalnya begitu. Umurnya berapa? Cukup jelas? Sudah penuh belum nih SMS-nya? Oh, sampai sini ya. Ya, silakan di SMS, kita akan data sebanyak mungkin ya. Butuh data sebanyak mungkin. Jadi nanti kalau mau ngasih tahu pengajian, alhamdulillah kita akan punya punya mesin di sini. Ini bisa SMS sampai berapa puluh ribu? Enggak, satu hari kurang lebih bisa kirim berapa puluh ribu? Satu hari bisa ngirim 100 ribu SMS. Ya, kita punya mesin. Jadi kalau kita data orang sebanyak mungkin, nanti enaknya begini. Misalnya, saya mau ngirim ke nasihat. Nasihat Kang Seto pagi ini. Ya, Ikuti nasihat Habib Novel. Misal begitu kan. Nasihat Habib Novel Ikuti nasihat Habib Seh Nasihat Habib Seh Salawat Akbar dan halal bihalal masyarakat Suloraya bersama Habib Seh Bin Abdul Gajir Asgaf dan Robby Sumampo Hari Hari yang mana ini Tanggalnya ada ya Harinya belum ada nih ya Tanggal 30 Agustus Jam setengah delapan Tempat Benteng Vastenbuk tahu Benteng Vastenbuk Ya depannya Benteng itu ya Benteng Facebook harinya apa, kalau tanggal 30 itu, Jumat ya, Jumat 30 Agustus, jam setengah 8 malam, silahkan datang ke sana, tapi jangan tinggalkan Masjid ar Arohulloh ya, ke sini dulu nanti ke sana, kumanan-kumanan tenang, dari sini terus ke, ke sana, jadi pas kesananya, pas giliran nasehat, sholawat masih dapat, jangan khawatir, ya insyaAllah, biar barokah, ke sini terus ke sana, jangan ke sana terus ke sini, terus hubar di sini, nanti, Eh, biar barokah untuk Jumat depan majelis yang di sini saya persingkat. Setuju? Iya, yang di sini dipersingkat, mulai jam 8 tepat. Tepat khusus untuk Jumat depan kita mulai jam 8 tepat nanti eh, Solawatnya diperingkas, yasinnya diganti Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah, selawat satu, terus kajian kitabnya tetap kita lan. lanjutkan. Jam sembilan seperempat atau setengah sepuluh selesai langsung ke sana masih dapat kan? Masih, setuju? Setuju. setuju. Cukup bijaksana? Cukup. Pokoknya majlis ahlu sunnah wal jamaah apalagi kalau ada di Solo harus kita makmurkan, maksimalkan datangi sebanyak banyaknya. Nanti Insya Allah saya juga ikut datang ke sana. Maupun rombongan bareng gitu ya? Wajib, wajib. Ya, rombongan majlis Ar-Allah Wah. Wow. Datang bersama 3,000 orang dari Majlis Ar-Roda. Kemana? Peteng Fasten Polisi ini bingung. Parkirnya sudah penuh soalnya. Siap? Oh, Wahana tak rampung-rampung tuan ni ya. Silakan dicatat tadi ya uh, nomornya dan silakan langsung SMS. Nanti kalau ketemu teman, ketemu teman jangan berhenti di anda. Ketemu teman langsung captarkan dulu nama kamu ke apa namanya databasenya Majlis Ar-Roda. Nanti biar dapat info macam-macam. Ini nomornya. Kirim sekarang jenengmu Sopo, umahmu yang D, umurmu piro. Kirimkan, kirimkan, kirimkan. Asik kan? Nah, jenengan juga kirimkan ke kontak-kontaknya SMS. Kirimkan SMS ke nomor ini, gitu ya? Ke nomor ini. Mau tahu uh, mencatatkan diri sebagai anggota ahlu sunnah wal jamaah interakhirat. Nah, Bukan cuma internasional tapi interakhirat. Ini database bukan milik saya ya, tapi milik semua gerakan Ahlussunnah wal, wal Jamaah. Kita berusaha bantu data. Jadi nanti kalau ada kegiatan misalnya seperti ini, kita bisa bantu untuk share ya, bantu untuk membagikan info Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah.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 وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلق بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك Wasiluk bi sabila hudak, wa alhikni bi asfiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Pokoknya yang pengen bantu Arabah silakan beli bukunya, ya. Begitu saja. Saya tidak akan menyediakan kotak amal dalam bentuk apa pun di majlis ini. Seperti biasanya amanat guru saya seperti itu. Terima kasih.